<coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim Ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumulladhi khalakakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha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 semua membaik Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Taala dengan segala nikmat nikmatnya. Terkhusus di saat ini Allah Subhanahuwataala memudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu rumahnya Allah Subhanahuwataala, masjid. Dalam rangka untuk melaksanakan Salat berjamaah dan kita lanjutkan dengan talabl ilmi. Semoga. Setiap langkah kaki kita Menuju tempat ini Allah jadikan pemberat timbangan kita nanti di yaumul kiamat Yang kedua salam serta salawat Untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW Serta keluarga, para sahabat Serta seluruh pengikut beliau Hingga akhir zaman Bapak ibu sekalian jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kita akan melanjutkan Di bab ketiga tentang bab sabar Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi sabar Dan hal-hal yang terkait dengan sabar Di sana diserangkan oleh para alim ulama kita sabar itu ada tiga Sabar terhadap atau di atas ketaatan Allah Sabar ketika menghadapi kemaksiatan Dan sabar ketika mendapatkan musibah takdir yang buruk dari Allah Subhanahu SWT Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu wahkan beberapa dalil yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, Imam An-Nawawi rahimahullahu wahkan dalil dalam surah al Imran di ayat yang ke-200. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru." Di awal ayat di surah al Imran ayat 200 Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian itu." Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku sabar, kemudian ketika kita sabar, Allah perintahkan kita untuk menguatkan diri kita di atas kesabaran tersebut. Jadi selain kita sabar, juga Allah perintahkan kita untuk terus sabar di atas kesabaran yang kita sedang lakukan. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada beberapa tahapan yang menuntun orang-orang yang beriman agar dia bisa mendapatkan keberuntungan sebagaimana di akhir ayat Allah sebutkan la'allakum tuflihun agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Yang pertama, seorang yang beriman itu hendaklah dia bersabar. Kemudian yang berikutnya adalah dia kuatkan kesabaran di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang sedang menjaga perbatasan antara negeri kaum muslimin yang sedang berperang dengan negeri kaum kafir, maka seperti itulah keadaan orang yang sabar di atas kesabarannya. Ketika dia melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dia dituntut untuk sabar di atas ketaatan tadi dan itu perlu upaya ya masjid. Orang tidak bisa hanya mengatakan ya saya, saya bisa melaksanakan amal sholat tapi kemudian dia tidak sabar. Ketika dia membaca Al-Quran maka dia tidak sabar untuk menyelesaikan sampai di akhir bacaannya. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu harus menguatkan dirinya ketika dia sedang di atas ketaatan dan di atas kesabarannya. Agar apa? Agar dia mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang itu menjalankan ketaatan, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama bahwasanya Perbuatan amal soleh Yang kita laksanakan Itu kadang terasa berat bagi seseorang Sehingga kemudian dia harus Memaksakan dirinya Ketika kita bangun di tengah malam Di dua per tiga malam Di sepertiga malam terakhir Mungkin kita terasa berat sama -sama. Untuk kita Membangunkan tubuh kita dari pembaringan Membuka mata kita Dari lelahnya Kita bekerja seharian barangkali Maka ini butuh ekstra dalam kita bersabar ketika melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini terasa berat, tapi insya Allah akan Allah mudahkan bagi siapa yang Allah mudahkan. Artinya ketika seseorang ini terbiasa untuk melaksanakan amal-amal sholat, yang awalnya dia terasa berat, sebagaimana anak-anak kecil kita yang awalnya mungkin dia sulit untuk bangun, sulit untuk melaksanakan ketaatan, maka lambat laun Karena pembiasaan Maka kita pun akan bisa merasakan Bagaimana mereka mudahnya Untuk kita perintah Nak salat Nak baca Al-Quran Nak ini dan itu Itu kita rasakan benar. Demikian pula kita Walaupun kita sudah dewasa seperti ini Terkadang kita ini butuh Untuk membiasakan diri Melaksanakan ketaatan Yang itu berat bagi kita Itu yang pertama Yang kedua Kadang ketika kita melaksanakan Hal-hal Yang Berat tadi yang dirasa adalah hati, bukan badannya. Yang dirasakan beratnya apa? Hati. Nah, kalau hati ini berat, berarti di sana dia berat untuk meninggalkan yang namanya hawa nafsu, berat untuk meninggalkan kemaksiatan. Hawa nafsunya menyeru dia untuk kepada hal-hal yang menyenangkan dunia, tapi kemudian Allah perintahkan dia sabar tetaplah engkau sabar ketika meninggalkan kemaksiatan tadi. Bagi hati berat jemaah sekalian. Dan biasanya meninggalkan kemaksiatan itu memang dikatakan oleh para alim ulama itu tidak lebih ringan dibanding dengan kalau kita melaksanakan ketaatan di atas kesabaran. Di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di atas ketaatan itu tidak lebih mudah dibanding kalau orang sabar ketika meninggalkan maksiat. Karena hawa nafsu itu lebih menyeru kepada ke arah sana soalnya. Dan itulah dunia ya. Nah, Maka Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan apa? Warabitu Dilanjutan ayat tadi Bersiap siagalah kalian Artinya ketika kita sedang melaksanakan ketaatan Itu butuh kontinuitas Butuh kesinambungan Butuh istimrar, Butuh acep Orang sudah sabar melaksanakan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Dia butuh untuk dirutinkan, bukan hanya sekali dia bisa melaksanakan ketaatan, bukan hanya sekali dia bisa meninggalkan kemaksiatan, tapi itu butuh terus menerus. Dan itu butuh dilatih mas. Orang bisa hari ini, orang bisa saat ini, kita bisa saat ini meninggalkan kemaksiatan, boleh jadi besok kita sulit meninggalkan hal tersebut. Padahal kontennya sama. Dosanya sama, kemaksiatannya sama, tapi boleh jadi hati kita saat itu kemarin tidak sama dengan hari ini. Maka butuh untuk apa warabitu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bersiap siaga terus. Sebagaimana Nabi SAW alaihi sebutkan dalam sebuah hadis. Ketika Nabi menyebutkan tentang isbagul wudu alal makarih wa qasradul khotaa ila almasajid Uang tidur Kita kan Nabi menyebutkan Tentang amal-amal yang bisa mengangkat Derajat, menghapus dosa Adalah apa? Yang pertama Memperbagus hudu di saat kita tidak suka Kemudian Banyak melangkahkan kaki menuju masjid Untuk melaksanakan sholat berjamaah Dan yang ketiga Adalah menunggu sholat satu Ke sholat berikutnya Ini amal yang kontinu Yang terus berkesambungan Dan ini dibutuhkan oleh seorang hamba Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fadali kemuribat, fadak dikemuribat. Seperti itu keadaannya, seperti orang yang berjaga-jaga di garis perbatasan antara musuh dengan kaum Muslimin. Karena apa? Dia menjaga terus, menjaga wudunya. menjaga kontinuitas amalnya, menjaga kesinambungan amalnya terus. Ini butuh kesabaran, jadi. Maka Allah sebutkan apa di Al Imron tadi, warobitu. Kemudian Allah awali dengan sabar, kemudian bersabarlah di atas kesabaran tadi dan rutinkan, sinambungkan terus maka balaghallakum tuflihun. Allah akan berikan kepada kita keberuntungan. Kemudian yang berikutnya, <tuh> Imam An-Nawawi rahimahullah bahkan dalil dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke 155. Al-Baqarah ayat 155. Tolong dibacakan ayatnya. Familiar insyaallah ayat itu. Al-Baqarah 155. Ayatnya boleh seartinya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nablul hayzu kharajat 155. 55. walana ba'lu annakum bi shay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwaali wal artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan dan berikanlah kita gembira Kepada orang-orang yang sabar Dan sungguh Allah memberikan penekanan Kami akan berikan Kalian berubah-ubah cobaan Ini janji Allah Artinya kalau kita ini beriman Hidup di muka bumi ini Pasti suka Tidak suka kita akan diuji oleh Allah Mau tidak mau Ridha tidak ridha pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji dengan apa di syai'i minal khauf dengan sedikitnya rasa takut tidak menyeluruh jemaah sekalian Allah berikan kita sedikit dari rasa takut karena kalau orang diberi takut itu menyeluruh hancur manusia maka diberi sedikit saja jadi rasa apa takut kekurangan harta takut miskin Takut keamanannya itu sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah berikan seluruhnya pada kita. Maka tidak mungkin Allah akan menghancurkan kita dengan ketakutan yang banyak, nggak akan mungkin. Allah kasih sedikit saja namanya. Dishayin ya, dengan sedikit dari rasa takut kita, mungkin takut dengan masa depan, takut bagaimana dengan anak-anak kita dan seterusnya. Itu ketakutan. Ya. Itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari apa? Dari rasa takutnya, lapar kita mungkin ya, keamanan kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba itu diberi rasa aman, kemudian ada makanan yang dia bisa makan di hari itu, kemudian diberi aman badannya, maksudnya sehat, maka dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah sedang memegang dunia dan seisinya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Asbah minkum Aminan fi sirbihi Mu'afan fi jazadihi Indahu kutu yaumihi Faka'annama hisatlah dunya. Barang siapa di antara kalian ketika bangun di pagi hari Di rumahnya, di kampungnya, di perumahannya, di negerinya Dalam rasa aman Kita rasakan aman di negeri kita Di kampung kita, di perumahan kita aman Kita bisa bangun, bisa subuhan dan seterusnya Bisa beraktivitas bekerja dan seterusnya Kemudian ada makanan hari itu yang bisa dia Makan Bukan berbicara tentang makanan esok Lusa, pekan depan, bulan depan Bukan Untuk hari itu Bukan untuk esok Hari itu dia bisa makan Kemudian diberi tubuhnya sehat Maka seolah-olah dunia ada di genggaman tangannya Lihat ya masing Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan parameter nikmat Untuk disyukuri itu Sangat sederhana Orang diberi sehat badannya Bangun pagi di rumahnya dia aman Kemudian bisa dia makan hari itu itu nikmat jemaah miskin maka jangan tinggikan parameter Nabi yang seperti itu kemudian membuat kita ini menjadi tamak untuk urusan dunia karena kita ngasih speknya tinggi jualnya Nabi ngasih speknya ya seperti itu sederhana sekali betul sederhana tapi kita yang kemudian meninggikan speknya hingga kemudian kita merasa oh, kurang, ini, kurang ini kurang itu kurang itu nah Walju Allah berikan sedikit ujian berupa kelaparan. Ada dua makna kata para alim ulama. Yang pertama makna sedikit ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa lapar memang benar-benar rasa lapar itu menyerang manusia. Ada kalanya dalam satu musim, satu masa, satu keadaan, satu negeri itu sangat kekurangan makanan dan kita bisa jumpai. Antum dulu mungkin masih kecil mungkin. Negri yang dulu itu sangat terkenal dengan kelaparannya, negeri apa itu? Sampai dibikin contoh gitu loh, kalau orang kelaparan ya kayak negeri itu gitu loh. Negri apa itu? Yaitu, ya di televisi di media waktu itu, masya Allah kita lihat bagaimana manusia, manusia dengan keadaannya kekurangan gisi, kekurangan makanan. Itu benar-benar nyata itu kekurangan makanan. Tapi makna yang kedua. Seseorang itu makan, tapi kemudian Tidak membuat dirinya kenyang Jadi ada dua makna Benar-benar dia memang kelaparan Karena memang tidak ada bahan makanan pokok Yang kedua maknanya Dia ada makanan pokok, tapi tidak pernah merasa kenyang Ini yang kita khawatirkan ya. Ada orang yang kemudian Terus merasa kurang, kurang, dan kurang Ini pernah terjadi Diceritakan oleh Sayyidu Sayyidu, di negeri Saudi dahulu, itu pernah terjadi wabah penyakit. Yang wabah penyakit itu dikenal dengan tahun rahmah. Jika wabah tersebut masuk ke dalam rumah, maka penghuninya bisa dipastikan tidak tersisa satupun. Itu di Saudi pernah dahulu, kata beliau rahimahullah, pernah di satu... Waktu Saudi itu pernah terkena wabah yang jika wabah itu masuk ke rumah seseorang, maka tidak tersisa satu penduduk pun di rumah itu. Kemudian satu persatu mereka meninggal dunia, kemudian tidak ada lagi yang digunakan untuk makan sehingga kemudian satu di antara mereka memakan bangkai daging saudaranya. Sangking tidak ada makanan satu pun itu pernah terjadi di Saudi waktu dulu ya. Wabah tersebut masuk ke dalam rumah yang dihuni 10 orang misal atau lebih Maka satu tertimpa meninggal esok begitu seterusnya Mungkin mirip musim pandemi kemarin Ya, ya gambarannya kayak gitu barangkali Tapi ini sangat menakjubkan ya maskin Sampai dalam satu hari di satu masjid itu bisa satu uh, tujuh sampai delapan kali sholat jenazah di satu kampung itu, ya, sangking mewabahnya sebuah wabah di masa ini. Nah, kemudian Allah juga menak wanak amwal kekurangan harta. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu Wataala di musim pandemi kemarin kita sudah bisa merasakan bagaimana Allah sedikit menutupkan rezeki kita. Allah sempitkan sebagian kaum, Allah lebikan kaum yang lain. Itu takdir Allah Subhanahu wa ya, taala. kita bisa merasakan bagaimana ya, susahnya kita mencari penghasilan, ya susahnya kita mencari hal-hal yang biasa kita bisa upayakan di tahun-tahun sebelumnya yang sampai kemudian diprediksi terjadinya resesi global yang mungkin terjadi tahun ini atau tahun depan kalau enggak salah. Ya biarlah, biarlah, ya, biarlah berlalu gitu aja. Oh di Indonesia gak ngefek gitu katanya Yang mikir tuh orang-orang sana Yang jelimut mikir matematis Soal ekonomi kita sih Yes, lonong boy aja katanya orang Paling besok gak bisa makan Besoknya bisa makan lagi, begitu aja ya. Antum pernah tahu tahun 97, 98, 99 Masya Orang luar biasa kita sih ajam -ajam aja ayo ayo di sini Indonesia memang luar biasa aja. Orang Orangnya kreatif Nah. Kemudian Allah uji dengan wal anfus kematian dan ini pun juga bukan kematian yang sifatnya masal Sedikit diambilnya nyawa keluarga kita dan seterusnya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allah sebutkan wa basyiris sabiri. Allah berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Antum bisa lihat kelanjutan dari ayat itu tentang orang-orang yang sabar itu seperti apa. Nah yang ketiga Imam An-Nawawi rahimallahu wa dalil surah az-zumar ayat yang ke-10 surah ke-39 ayat yang ke-10 silakan ayat 10 iya Qul ya ibadalladhina amantakuttabbiqu rabbakum lilladhina ahsanu fi hadhid dunya wasana wardu malli wasiah innamma yuwaffas-sabiruna ajruhum Katakanlah hai hey, hamba-hambaku yang beriman bertakwalah kepada Tuhanmu Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dijumpakan pahala mereka tanpa batas. Poinnya ada di akhir ayat. Innamayuwaffasabiruna ajrahum bighair hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar itu Allah cukupkan pahala mereka Bigoiri hisab Unlimited Tanpa batas Gak ada kuotanya Pahala orang yang sabar Di atas kesabarannya Itu bigoiri hisab Tanpa ada nominal batasannya Kalau amal-amal soleh Kita bisa hitung 10 sampai Berapa 10 sampai 10 saya berapa? Berapa pahala Yang bisa kita dapatkan Dari Amal Shala Muslim nomor 130 Man hamma Bi hasanatin Falam ya'malha Kutibat selahu hasanatan. Wa man hamma bihasanatin Fa'amilaha kutibat selahu asran Ila sab'i mi'ati di'fin Wa man hamma bisayiatin Falam ya'malha Lam yaktub Lam tukbat Wa'il amilaha kutibat Man Hamah bihasanatin Falam yamalha kutibat Lahu hasanatan Barang siapa bersungguh-sungguh berniat Melakukan amal soleh kebaikan Kemudian Gak jadi ngamalkan Maka Allah Ganjar dengan hasanatan Satu, Satu kebaikan kan. Wa man hamah bihasanatin Kemudian jika dia punya keinginan kuat Melakukan amal soleh Kemudian dia jadi melaksanakan amal tadi Apa kataan Nabi Maka Allah Ganjar yang jadi tadi itu dengan apa 10 sampai 700 kali lipat Dan tidak terhingga Jadi Pahala matematis yang kita dapatkan Kalau kita melaksanakan amal soleh Itu 10 sampai 700 Atau tidak terhingga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi khusus untuk sabar, biqoir hisab. Sabar itu tidak ada batasannya. Matematikanya nggak 10 kali 700 ratus, nggak, nggak ada. Berapa? Sekandanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjamin pahala kita bagi orang-orang yang sabar di atas ketaatan, sabar dalam melaksanakan, ya, meninggalkan kemaksiatan, sabar di atas takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa batas jamal sih waduh Ustaz, saya ini enggak sabaran sama anak saya. Lu. Tak nah, pahalannya berhenti lah berhentilah. Argunya kan jalan terus, tuh. Lah kemudian kita bilang, "Ah, eh, sabar gue." Be. Lu berhenti berarti. Wong pahalanya bigo di kan kita sering mah? mengeluh kemudian kita enggak sabar. Kesabaran saya sudah habis. Kasih intonasi garis tanda petik ah, tanda seru. Lah kalau gitu kan berarti pahalanya berhenti. Maka sabar itu ujama sekalian di awal, di tengah, di akhir. Terus. Gak bisa kemudian kita mengatakan sabar. iya sabar di awal. Di tengah perjalanan sabarnya mulai berkurang. Di akhir terus gak sabar. Gak bisa. Sabar itu harus kita latih. Nah, yang keempat. Surah ayat 43. Surah 42, ayatnya 43. wa man shafar wa fa fa inna tetapi orang yang sabar dan memaafkan sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal hal yang diutamakan azmil za itu enggak boleh dikolkolakan ya jangan zalika la min azmil zaid itu bukan qalqalah. Kol Kalau-kalau kol cuma ada berapa? Qalqalah kol ada berapa? 4. Ya, pelajaran tajwid ini jadi baju di boko berapa lima. Selebihnya enggak boleh di qalqalah, kol ya. Lamin azmil, jangan azmil. Kita sering mendengar itu termasuk nun itu sering kita dengar orang bacanya di qalqalah. Kol enggak boleh. 6. Sekedar tambahan saja. Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Poinnya di mana? Sabar ketika menghadapi gangguan dari orang, sabar ketika menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan dari muamalah kita sesama manusia. Itu perlu sabar, jamaah. Kita kan hidup ini heterogen, hidup kita ini butuh dengan interaksi dengan manusia yang lain. Pasti kita akan jumpai sekian banyak kepala yang pikirannya berbeda dengan kita Barangkali ada 10 teman kita, pikirannya mungkin 12 12 pikiran yang berbeda dengan kita barangkali Nah, maka kita perlu sabar Kalau kita gak sabar, ya jangan bermasyarakat Mungkin bisa kita menyendiri di gua, gak ada temannya nggak ada yang bisa ganggu kita ya bisa saja tapi kita hidup ini butuh dengan sosialisasi dengan masyarakat yang lain maka perlu kesabaran tetapi di sana Allah memberikan keutamaan bahwa sabar itu butuh diekstrasi karena ketika kita bisa memaafkan perilaku orang lain maka di sana ada nilai kesungguh-sungguhan kita dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala Menghadapi gangguan dari Ya mohon maaf barangkali tetangga gitu ya. Tetangga kita mungkin gak memberi nyaman Rasa nyaman pada kita Kan harus sabar Mau pindah ke tempat lain Ya mohon maaf silahkan Boleh jadi tetangga kita mungkin akan sama pula Dengan tetangga yang kemarin Intinya dimanapun kita berada Bertemu dengan masyarakat yang lain pun Juga harus sabar Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita dengan orang-orang yang sabar dan memaafkan. Nah ini di sini poinnya. Ya. Tetapi di sini disebutkan bahwasanya ada pahala yang bisa diraih dari orang yang sabar dan memaafkan. Satu dari sisi dia dianiaya kemudian dia terima itu pahala. Karena berarti dia ditolimi sama orang kemudian dia sabar. Ya. Dia ditolimi berarti dia orang tertolimi kan? Orang terdolimi itu mendapatkan kebaikan-kebaikan Nanti dia umul kiamat dari orang yang diandoli, yang mendolimi dirinya Yang kedua dari sisi apa? Kesabarannya dia di atas ketaatan ketika dia menghadapi orang yang mendolimi dirinya Jadi ada dua sisi Orang yang sabar Memaafkan orang lain yang berbuat buruk pada dirinya Dapat dua sisi kebaikan Satu dia dianiaya, didolimi oleh orang Yang kedua dia sabar di atas ketaatan ketika, ketika dia harus sabar menghadapi kedoliman orang bisa dipahami ya berat berat nggak ya berat sahabat rusak tetangga itu sudah jam segini masih dangdung dangdung misalnya gitu ya ada tetangga kayak gitu jam masih dia nggak peduli sama orang lain yang penting rumah saya happy itu namanya kebebasan yang tidak ber kebebasan yang tidak bertanggung jawab Kebebasan kita ini bertanggung jawab dengan orang lain. Bolehlah antum bikin acara kemudian ya perhatikan orang sekitar kita. Kalau memang rumah kita ini kedap suara ya ndak apa-apa. Pasang kedap suara rumah, ya bikin acara sendiri silakan apa-apa. Tapi kan kita perlu menengok orang lain. Barangkali tetangga kita ada yang sakit, tetangga kita punya anak kecil, tetangga kita ada orang tua renta yang mungkin butuh perhatian untuk tenang. Kemudian kita bikin oh yang pentingan rumah-rumah saya terserah suaranya mau masuk sana ya salahnya sendiri suaranya bisa masuk ke sana ini kan tidak bisa jamaah ya, ya, sekalian. Tetapi ketika itu terjadi maka perlu kesabaran. Ya. Dari sisi memaafkan jamaah ya, sekalian ada dua hal. Kalau mendatangkan perbaikan maka silakan dimaafkan. Tapi kalau tidak mendatangkan memaaf uh, tidak mendatangkan perbaikan maka tidak memaafkan untuk memberi efek jerah itu yang lebih di kedepankan. Ya. Misal ketika ada seseorang berbuat buruk pada kita kemudian kita maafkan dia kemudian setelah kita maafkan ternyata kondisinya masalah dia berbuat baik pada kita memperbaiki kesalahan kesalahannya maka ini adalah perbaikan. Tetapi kalau dari sisi orang ternyata dia ini pelaku kejahatan kerusakan yang tidak bisa diteren, bikin kerusakan secara umum terang-terangan. Maka memaafkan seperti ini tidak layak untuk dikedepankan. Kenapa? Karena tidak memberi efek jerah pada dia. Pak minta maaf ya, ya saya maafkan. Besok nggak diulang, besok diulang lagi. Kenapa? Tapi ada nah, kayak gitu. Maka yang seperti ini memaafkan menurut ayat ini adalah memaafkan yang ada timbal baliknya perbaikan. Orang yang bersangkutan menjadi lebih baik, ada perbaikan dari sisi amalnya, dia kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala maka ini perlu diberi maaf. Tapi kalau ternyata indikasinya kuat dia tidak jerah jerah maka tidak memaafkan itu kata para ulama lebih dikedepankan. Kenapa? Untuk memberi efek jerah dia. Dan memberi efek jerah pada orang lain agar tidak meniru perbuatan seperti itu. Apalagi yang memberi, yang meminta maaf, yang diberi harapan maafnya adalah orang yang berpengaruh di masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Maka ketika dia memberikan efek jerah, enggan, enggan saya maafkan. Itu mungkin akan memberikan perbaikan pada dirinya di waktu yang akan datang. Karena kita tidak akan bisa niru tawakalnya, takwanya, Abu Bakar As-Siddiq R.A. Yang sudah pernah kita bahas dahulu ketika beliau radhiyallahu an mendapatkan musibah putrinya mendapatkan apa? celaan, tuduhan berbuat tidak baik dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau maafkan kan salah seorang sepupunya mistar radhiyallahu an. Tapi ini Abu Bakar Ash-Shiddiq jemaah sekalian, bukan kita. yang Allah berikan jaminan surga kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an. Sementara kita ketika kita memberikan maaf ternyata orang yang ini terus berbuat keburukan bukankah ini jadi mutarat Wah gampang kok nek aku salah lak sepura meneh kok disepura meneh karo wong iki Lah kan jadi presiden buruk kalau kemudian orangnya enggak bertobat tobat maka memberikan efek buruk efek jera pada dia untuk tidak memberi maaf maka itu lebih dikedepankan kata uh, sebagai ulama 6 Jamaah yang berlaku kepada subhanahu wa yang kelima Allah bahwa uh, Imam Manawi bawakan dalil surah Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inuu bis-sabri was-shalah. Innallaha wa Sobirin Hai hey, orang-orang yang beriman Jadikanlah sabar dan sholat Sebagai penolongnya Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan orang-orang yang bersabar Allah akan bersama dengannya Dan Allah janjikan Kalau orang itu sabar Kemudian jadikan sholat Sebagai penolongnya Pasti Allah akan tolong Allah merintahkan kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah itu dengan sabar dan salat kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, wa lan anan nasra ma'as sabr wa anal faraha faraja ma'al qarb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah halang kalian bahwasanya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Orang kalau ingin sukses sama sekalian, sabar. Orang ingin bahagia, sabar. Ketika meraih apa yang ingin dia asakan, apa yang ingin dia tuju, sabar. Orang ingin sukses dalam belajarnya, sabar belajar. Sabar nuntut ilmu. Sabar duduk di majelis ilmu. Kalau di kuliah ya sabar duduk di bangku kuliah sampai menyelesaikan pelajarannya. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullahu kalau orang itu tidak sabar berlelah-lelah di majelis ilmu, berlelah-lelah cari ilmu maka tunggulah tentang kebodohannya Capek duduk di majelis ilmu. Iya capeknya maksudnya. Ngapain kita duduk seperti ini kan gitu. Di rumah bisa selonjoran, bisa lihat TV, bisa ngobrol sama warga yang seterusnya Capek betul capek. Tapi itu adalah langkah kita untuk meraih kebahagiaan, meraih kemenangan. Dan tidak akan mungkin bisa meraih kemenangan kecuali kita sabar ketika kita meraih menit jalan tadi Allah ingatkan dalam surah Yusuf ayat 110. Ketika sebagian para ambia dan rasul berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka berdakwah. Allah ingatkan di surah Yusuf ayat 110. Hatta <Sess> Sehingga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi Tentang keimanan kaumnya Dan telah meyakini bahawa mereka telah didustakan Datanglah kepada para Rasul itu pertolongan kami Lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki Dan tidak dapat ditolak siksa kami dari orang-orang yang berdosa Sabar Jumlah, Dalam berdakwah sabar Dalam menuntut ilmu sabar Dalam mengarungi kehidupan bersama keluarga sabar Pasti akan Allah berikan pertolongan pasti Allah akan berikan jalan keluar. Itu janji Allah SWT Bahkan dalam surah yang sering kita baca di surah Al-Insyirah ya. Sering kita membaca ya kan surah Al-Insyirah kan. Di ayat yang kelima dan ayat yang keenam di sana Allah SWT berfirman apa? Fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Al-usra disitu disebutkan pakai alif lam. Yusra-nya enggak. Apa kata para ahli tafsir? Di sini Allah ulang dua kali dengan kata yang sama usra. Maknanya apa kata para alim ulama ketika menafsirkan ayat ini? Bahwasanya kesulitan yang datang di ayat yang kelima itu sama dengan yang datang di ayat yang keenam. Kenapa pakai alif lam? Tapi Yusrohnya Pakai Nakiroh Yang datang di ayat yang kelima Kemudahannya Untuk memberikan jalan keluar Dari kesulitan yang pertama Itu berbeda dengan jalan keluar Yang Allah berikan kemudahan di ayat yang ke enam Faham maksudnya? Kesulitan yang lima, enam itu sama Tapi jalan keluarnya berbeda Sehingga kata Nabi Alaihi Wasallam Dinukil tapi hadis ini mursal, karena dari tabiin langsung ke Nabi Sallallahu. Maka dihukum hadis yang mursal. Hadis mursal itu doif. Tapi maknanya benar Kata Imam Hasan Al Basirahimahulah, Kota rahimahullah Beliau mengatakan Nabi Sallallahu bersabda, "Lan yab, lan yab usrun yusraim. Tidak akan mungkin satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan." Satu kesulitan usra pakai alif lam. Yusra-nya itu dua kemudahan. Paham maksudnya? Tapi hadisnya doif ini. Karena hadis hadis mursal dari tabi'in langsung loncat ke nabi, kelewatin sahabat. Sehingga dihukumi kalau hadis mursal itu doif Tapi maknanya benar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan itu dengan berbagai macam jalan, maksudnya. Sehingga kalau ada kesulitan di sana, kalau kita sabar pasti diberi kemudahan. Itu loh maksudnya gitu. Sementara kalau kita ada kesulitan, kadang enggak sabar itu masalah. Krusa-krusu, kemudian muncul panik kita, muncul emosi kita. Padahal kalau mau sabar, Allah kasih kemudahan. Allah berikan jalan keluar. Antum mungkin sudah punya punya tes yang berbeda-beda permasalahan ini. Masing-masing orang Masing-masing rumah tangga Masing-masing manusia Pasti punya case yang berbeda-beda Tapi intinya sama Kalau ada kesulitan Antum sabar pasti ada kesabaran Ada kemudahan di sana Dan itu janji Allah Allah gak akan menyelesai janjinya cuma permasalahan kita ini Masalah gak sabar itu. dandang cepat selesai Dandang-dandang cepat hasil Lihat dakwanya para ambia Sekian lamanya Hitungan dakwah Nabi S.A.W. 23 tahun Untuk bisa membentuk Karakter manusia Yang kemudian disebut dengan piaga Madinah 23 tahun loh Dengan berbagai macam rintang Yang di uh, Hadapi Nabi S.A.W. di awal-awal 13 tahun di awal Itu lebih berat dibanding yang 10 tahun di awal setelahnya Kenapa? Membentuk karakter manusia untuk senantiasa beriman pada Allah Di karakter yang 13 tahun itu Tidak mudah Tantangannya berat Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diintimidasi, ya, dianiaya, didolimi. Ya. Bahkan yang namanya Abu Bakar itu tidak lepas pula dari intimidasi orang-orang kafir kuras. Abu Bakar yang notabene bangsawan, teman dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kasat mata kita oh nggak mungkin Abu Bakar didolimi, diganggu. Itu dalam beberapa riwayat Abu Bakar itu sempat diintimidasi. Apa? Tidak boleh ngimami membaca Al-Quran di musholat. Abu Bakar itu punya musholat. Di luar rumahnya. Beliau ngimami di situ. Itu tidak boleh sama orang-orang kafir kures. Kalau engkau tetap beragama. Maka jangan kumandangkan bacaan ayat-ayat Allah di luar rumahmu. Beliau kemudian masuk rumah. Karena sholatnya waktu itu masih belum berjamaah di masjid. Artinya Abu Bakar yang sekelas itu masih juga dapat intimidasi apalagi orang di bawahnya Abu Bakar gitu Bilal ya. Kemudian uh, siapa lagi? Yasir, Sumayyah dan seterusnya. Ya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar itu adalah penolong kita. Salat itu juga penolong kita dekatnya seorang hamba pada Allah subhanahu wa ta'ala dia munajatkan semua hajat hidupnya pada Allah subhanahu wa ta'ala itu jalan keluar sementara kita kalau sedang mendapatkan musibah, persoalan permasalahan, berbagai macam uh, hidup kita, entah rumah tangga ekonomi, apa lagi pekerjaan curhatnya di media sosial belum tentu itu ada solusi hujatan iya Monetization oh, plus 62 itu pinter-pinter, kejam-kejam lesannya, jarinya kejam-kejamnya Masjid. Coba kalau Anda baca di di Facebook ya, Wah Ustadz main Facebook ya, tidak nah, cuma sesekali ya, cuma kadang lihat itu. Permasalahnya sepele ya, Masjid, yang diposting itu sepele gitu nih, sama ad adminnya, komentarnya itu Masya pedesnya level 10 Padahal itu permasalahan sepuluh bagi, bagi saya pribadi Memandang, oh saya begini, ya selesai Tapi tidak bagi netizen plus 62 itu tidak Oh uh, komenternya macam-macam Disarah itu dengan berbagai macam sarah Padahal persalahannya, ah begitu tidak ya. Senggolan, jatuh, Uh oh, itu komenternya mau ah, Apa sih, ya, susahnya gitu Kemudian kita curhatkan masalah kita di media sosial Apa enggak tambah runyam kita? Sementara kita lupa ada Allah Ta'ala ta yang memberikan jalan keluar berbagai macam perosoran kita. Kenapa nggak Allah nggak kita minta sama Allah Subhanahu Wataala? Lupa kalau Allah itu ngasih sepertiga malam terakhir, ya Allah bukakan pintu-pintu langitnya untuk kemudian menerima doa-doa kita. Kadang kita lupa aja mas ini. Ya. Karena ketika bangun tidur yang kita pakai misalnya HP, bukan musaf Quran Sehingga Singgah nteringan apa ya HP-nya, bukan musaf Qurannya. Oh enggak Ustaz, di HP itu ada mushaf Qurannya, suara. Ada aplikasinya. Ya, alasan kita itu ya. ya, untuk ngeles gitu. Masyaallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bujeyah perlu zaman sekalian. Di Abu Dawud kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ida hazabahu amrun sallah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan permasalahan serius Maka beliau apa? Ambil air wudhu, beliau sholat. Beliau ada masalah, beliau sholat. Tu, bayangannya mana? Sementara kita ada masalah, HP yang dipegang, ya bukan Quran, bukan sholat. Terus kemudian kita minta sama Allah ya Allah, berilah jalan kami jalan keluar. Eh, gimana bisa ngasih jalan keluar? Sementara yang kita cari itu jalannya buntu. Minta sama Allah Ini pengingat untuk kita pribadi pula Allah subhanahu wa ta'ala Bersama dengan orang-orang yang sabar Ma'iyya Allah Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala Ada dua Ma'iyya am Dan ma'iyya khos Kebersamaan Allah yang umum Dan kebersamaan Allah yang khusus Karena di sini ada firman Allah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, kebersamaan Allah kata para ulama ada dua Yang sifatnya umum dan sifatnya khusus. Yang umum seperti apa? Contoh firman Allah Subhanahu wa taala di akhir di ayat keempat dari surah Al-Hadid. Di surah ke-57 di ayat yang keempat. Di sana termasuk dalil tentang kebersamaan Allah yang sifatnya umum ini apa, ini apa, ini apa. Langit dan bumi dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu perbuat. Poinnya ada di Wahu Akum Ainamakunta, dan Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini kebersamaan Allah yang sifatnya am, yang umum, meliputi seluruh makhluk. Dari sisi apa? Dari sisi kekuasaan, penglihatan, pendengaran, ya, Semuanya diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai tegaskan pula di awal surah Mujadilah atau Mujadalah ayat yang ke-7. Surah ke-58 di juz yang ke-28 ayatnya ke-7. Allah lebih tegaskan lagi bagaimana kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap makhluk yang sifatnya umum Apa kata Allah? Alam taro anna Allah ya'lam maafis samawati wa maafil adh Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala Walakomsatin illa huwa sadisuhum wala Artinya? Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya, dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan Dialah keenamnya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka. Pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Tiga orang ngobrol, memang tak ada yang dengar. Rahasia ini ya rahasia ya. Tiga orang, Allah yang keempat je masih. Jumlah bilangan tiga, lima ini hanya semisal saja, karena bisa lebih, bisa lebih banyak dari itu. Artinya kebersamaan Allah yang am itu meliputi seluruhnya, seluruh makhluk. Ya. Dan tidak melazimkan kebersamaan Allah itu melazimkan mengharuskan apa bersatu dengan makhluknya. Kebersamaan Allah itu tidak melazimkan yang bersama itu kemudian bersama dengan makhluknya. Wong bulan saja itu kalau kita jalan yang terus mengikuti kita, memang kita menyatu dengan bulan kan tidak? mau anu ke mana kalau pas bulan ada ya Ikuti kita terus itu. Dalam pepatah Arab mengatakan di manapun bulan berada maka kita ada bersamanya. Maknanya apa? Ya terus bersama. Bukan berarti kemudian melazimkan, mengharuskan ya, demikian Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah am ma'iyyah al-khos yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah khusus berupa apa? pertolongan, dukungan, ya bantuan bagi orang-orang yang beriman. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-128. An-Nahl ayat yang ke-128. Termasuk pula ayat yang kita baca tadi, Inna innallaha mu'assabirin. Contoh lagi adalah An-Nahl 128. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ramal Sungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah bersama orang-orang bertakwa. Allah bersama-sama dengan orang-orang yang muksin Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Berarti ini adalah pertolongan Allah yang sifatnya khusus, tidak diberikan kepada seluruh makhluk. Contoh, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ubaqar Asyidiq Rajaalan ketika beliau dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Sampai di gua Sur Kemudian datang orang-orang kafir Mencari Nabi SAW Yang secara kasat mata matakan mudah untuk ditemukan Maka Abu Bakar sempat gelisah Kemudian Nabi mengatakan Tenanglah Allah bersama kita Pertolongan Allah yang sifatnya khusus Termasuk pula ketika Nabi Musa Nabi Harun ketika berdoa pada Fir'an Maka Allah pun juga Membersamai Nabi Musa dan Harun Alayhi wa ini pertolongan kebersamaan Allah, dukungan Allah, bantuan Allah khusus untuk orang-orang beriman dan bertakwa, tidak pada selainnya. Sementara yang selainnya secara umum adalah yang sifatnya ma'iyyah 'am, khus, uh, umum, ya, Enam. Yang terakhir. Imam Nawawi bahkan dalil dalam surah Muhammad ya, ayat yang ke-31. Surah ke-47 ayat yang ke-31 yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi Rahim rahimahullah di awal bab yang ketiga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nanzuru a'barukum dan sesungguhnya kami benar-benar akan memuji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihat dan bersabar di antara kamu. Dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ikhwal. Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, jemaah sekalian. Ya. Untuk apa ujian itu? Untuk mengetahui siapa yang berjihad benar-benar dan bersabar di antara kita. Jadi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita untuk mengetahui kadar kualitas iman kita. Kadar kualitas ketaatan kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau gak diuji, maka gak akan muncul Yang namanya ketaatan, tidak muncul Yang namanya kesabaran, tidak muncul yang namanya Jihad Jihad berat bagi sebagian manusia Ayat ini Oleh sebagian orang Ditafsirkan dengan makna yang Salah Seolah-olah Allah itu baru tahu Orang ini punya etika jihad Sabar ketika dia Pergi jihad, sebelumnya Allah gak tahu ini pemahaman keliru Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu Baik yang belum terjadi Maupun yang telah terjadi Atau akan terjadi Kalau menganggap Allah Baru tahu ketika orang ini Diuji kemudian dia berjihad Diuji kemudian dia sabar Berarti Allah gak tahu dong sebelumnya Dan ini bukan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Apa makna dari Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad Kata para alim ulama Maknanya adalah untuk memberikan ganjaran pahala yang pasti bagi seorang Ketika dia diperintahkan berjihad Dia pergi berjihad Maka ada pahala ketika dia pergi berjihad Karena ada orang kemudian gak pergi berjihad Contoh ketika dia mengatakan Saya besok akan melakukan sesuatu ini ada orang ngomong sama kita saya besok akan melakukan sesuatu. Orang ini tahu tidak orang ini akan melakukan sesuatu? Belum tahu kan, tapi dia sudah tahu kalau orang ini akan melakukan sesuatu kan? Ketika besok terjadi dia melakukan sesuatu, oh iya benar dia melakukan sesuatu. Kabarnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui si hamba ini akan berjihad. Dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Disempurnakan pahalanya ketika dia berjihad, dia bergejihad. Itu pemahamannya. Jadi bukan karena kemudian sebelumnya Allah nggak tahu kemudian diuji. Ini jihad nggak bang? Jihad, bukan. Berarti sebelumnya Allah nggak tahu dong. Itu bukan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami ya? Ya. Karena ada orang zaman sekalian. Kalau nggak diberi trigger, itu nggak beramal soleh. Kasih trigger, kasih apa? Tekanan, kasih rangsangan, kasih stimulus. Kemudian dia melakukan amal, dikasih pahala sempurna oleh Allah. Ada orang seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian, oh dia nggak tahu sebelumnya. Allah nggak tahu sebelumnya, bukan? Ya, bukan itu. Jadi ujian itu untuk memberikan kemantapan agar orang ini melakukan yang namanya jihad, kemudian dia bersabar. Dan jihad zaman sekalian adalah termasuk amal ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahuwataala. Orang-orang yang berjihad, jihad itu ada dua. Jihad dengan ilmu Jihad dengan senjata Mana yang lebih utama Berjihad dengan ilmu atau berjihad dengan senjata Secara umum Berjihad dengan ilmu atau berjihad dengan senjata Secara umum Berjihad dengan ilmu Karena berjihad dengan senjata butuh Ilmu Ilmu bagaimana jihad Betul? Bagaimana nanti kalau berperang Boleh gak nebangi pohon-pohon Boleh gak membunuh anak-anak dan wanita Boleh gak ngerusak tempat-tempat ibadahnya orang kafir Boleh gak ngendit gonimah Nah itu kan butuh ilmu kan nah, maka mengilmui itu lebih utama Sehingga kemudian jihad dengan ilmu itu Sebagai orang menyebut Lebih utama dibanding dengan jihad kital Walaupun saat dibutuhkan jihad kital Lebih utama dibanding dengan ilmu Tetapi secara umum Jihad dengan ilmu itu lebih utama Termasuk pula kehadiran kita di tempat ini adalah dalam rangka kita semua ingin berjihad dengan ilmu. Maka seorang hamba aja mbak sekalian, paling tidak coba perhatikan dalam surah Al furqan sebelum saya lanjutkan, surah ke 25 ayat 52. Al furqan ayat 52. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? ayat 52 Maka jangan kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah Ini ayat jemaah sekalian jihadnya ini adalah Allah perintahkan suratnya adalah termasuk surat makkiyah Al-Furqan ini ayat ini termasuk jihad ayat yang turun makiyah yaitu ketika jihad dengan senjata itu tidak diperintahkan. Jihadnya dengan apa? Jihad dengan ilmu. Maka Allah sebutkan di sana apa? dan berjihad wajahidhum bihi". Hi di situ Al-Qur'an. Jadi berperangnya itu melawannya orang kafir dengan apa? Ilmu. Dibantah dengan ayat-ayat Al-Quran Dibantah dengan ilmu Kasih bayan, kasih penjelasan Sebelum datang perintah jihad kita al. Sehingga jihad dengan ilmu itu lebih diutamakan Nah salah satu metode jihad Salah satu wasilah jihad adalah dengan menuntut ilmu Maka seorang hamba itu harus punya majelis ilmu Paling tidak yang rutin untuk dihadiri Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang Muslim seharusnya punya majlis ilmu yang rutin dia kunjungi Yang rutin dia datangi Capek, enggak capek, datang Lelah, enggak lelah, datang Ngantuk, enggak ngantuk, datang Karena Allah akan memberikan keutamaan Bagi orang yang berlelah-lelah duduk di majlis ilmu di Sahih Muslim nomor 2689 di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah suatu kaum yang teman duduknya enggak akan merugi karena kedatangan mereka. Hadis itu kata para alim ulama sebabnya karena ada seseorang yang datang di majelis ilmu bukan karena ingin taklim, tapi karena ada temannya duduk di situ. Jadi gak konyol ikut datang ke majelis taklim. Nabi mengatakan seperti di, akhir, di akhirnya hadis, hadisnya panjang. Di akhir Nabi mengatakan ini, mereka adalah suatu kaum yang teman duduknya itu nggak akan rugi dengan kehadiran dia nggak akan rugi. Loh dia datang bukan semata-mata cari ilmu ya mas, karena ada temannya ada di situ apalagi orang yang benar-benar datang ke majelis ilmu memang benar-benar cari ilmu apa gak tambah keutamaannya maka capek, lelah usahakan antum datang di majelis rutin yang antum datangi di majelis ilmu usahakan punya majelis rutin yang antum datang karena teman duduknya tidak akan pernah merugi selama-lamanya Artinya panjang, kamu bisa baca di 2689 di atasnya itu ada keutamaan bagi mereka yang duduk di majelis ilmu. Itu bagi orang yang duduknya di majelis ilmu bukan tujuannya dengerin loh ya. Lo bagaimana kok tujuannya bener-bener dengerin gitu loh. Sepuhan. Maka ini termasuk keutamaan bagi orang yang ketika dia berjihad dengan ilmunya itu lebih diutamakan. Kita belajar kemudian kita ngajarkan kepada orang kita sampaikan bayan pada orang maka ini termasuk jihad walaupun suatu saat jihad dengan qital mungkin dibutuhkan tapi saat ini jihad dengan pena jihad dengan kitab jihad dengan lesan itu pun juga adalah bagian dari kita menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah akan termasuk dalam ayat yang dibawakan oleh Imam An Nawi di bagian akhir tadi semoga ayat-ayat ini -ayat dibawakan oleh beliau rahimahullah, memotivasi kita semua untuk bisa berlaku sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita meninggalkan maksiat pada Allah dan sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukadimah dari bab yang ketiga Dibawakan ayat-ayat tentang bab sabar dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Hadis-hadis ah, yang dibawakan Di bab tersebut InsyaAllah ta'ala Ada yang bertanya silakan sebelum saya tutup doa Eh tunggu pak yang belakang Waalaikumsalam wa Warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Manfaat orang yang mempunyai sifat sabar, sabar. masya Allah. Barokahulloh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Satu sudah dijelaskan tadi. Dia mendapatkan bigoi riksa be pahala yang tanpa batas. Pahala yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk orang yang sabar Maka pahalanya Tanpa batas Tidak terhingga Kalau mau dikalkulasi Mungkin kalkul kalkulatornya akan jebol Karena gak cukup Untuk memuat tulisan pahala Sabar kita Maka sabar itu Bapak ibu sekalian Jangan pernah berhenti untuk sabar Terus sabar itu dipupuk Dan diterus disirami agar kita terus sabar dalam setiap kondisi maka Allah akan berikan kita pahala. Yang kedua, Allah akan membersamai kita. Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari arah-arah yang tidak kita sangka-sangka bagi orang-orang yang memiliki kesabaran. Dan yang tentu pula ketika kita bermuamalah dengan manusia yang lain, maka sabarnya termasuk perangai akhlakul karimah. Dan sabar itu bisa dipelajari dan bisa diupayakan. Karena ahlak itu ada dua, ahlak tabiat bawaan, ahlak tabiat yang bisa dipelajari. Jadi ahlak mulia itu ada yang bawaan orok. Allah kasih hamba ini sejak lahir itu sumeh, sumeh ini nomor. Murah senyum enggak merengutan, enggak suka mengunyitkan dahi ini. Kayak wong mikir, bener tanggal 6 itu. Dhewe ini kok oh, um, mikir apa awakmu, tanggal 6 kok oh, um, kayak sak wong durung gajian ae ya. mikir. Ini enggak sumeh untuk melebarkan ujung bibir yang cuma berapa mili aja dia susah gitu. Apa sih berarti? Ya? Apa sih berarti? Enggak ya? ngabisin satu piring makan nasi pecel kita nyanyi. Maka kalau orang sabar kemudian dibawaan itu enak itu. Ya? Ya, ada orang itu bawaannya sabar, bawaannya itu e, kalem, itu ada Sebagaimana seorang sahabat dari Yaman Ya Rasulullah, dia diberitahu Nabi SAW, namanya Asyash RA Ya Asas engkau ini punya sifat sabar, telaten Terus apalagi itu, lupa saya Terus dia bertanya, ya Rasulullah, ini bawaan lahir saya atau saya bisa mengupayakan Nabi mengatakan mengatakan, ini bawaan muzak lahir jadi ada orang itu diberi ahlak mulia itu bawaan dari orang ya. kalem, penyabar penyantun, itu bawaan dari lahir ada sehingga gak usah diajari dia itu sudah seperti itu tapi ada ahlak mulia yang kemudian ketika dalam perkembangan hidupnya dia bertentangan maka dia upayakan dia apa? marah berarti lawannya apa? sabar, nah diupayakan sabar itu, dilatih sabar dilatih Maka Nabi mengatakan apa? Kalau engkau sedang marah dalam posisi berdiri, maka duduklah Kalau engkau sedang duduk masih marah berbaringlah, kan begitu kan? Ya berarti dilatih. Akhlak itu bisa dilatih. Kemudian ketika kita bahil, latih kita untuk mengeluarkan infak, latih kita ego kita ini untuk mengeluarkan harta kita yang kita cintai, latih. Supaya apa? Dilatih supaya nggak bahil. Dan itu latihan. Nah bulan Syaban ini bulan untuk menyiangi menyirami menyemai kebaikan-kebaikan yang sudah kita biasakan di bulan rojab kita latih ya, nanti apa poinnya kita panen di bulan Ramadan sabar belum waktunya beduk maghrib ya jangan buka puasa Loh, beduk asal itu ustadz sama ada nih lu persis dari awal sampai akhir itu makanya saya tadi buka sampai itu sudah maghrib loh, nggak sabar dia, ya. ada orang marah sedikit, marah-marah lagi, ada orang ramai sedikit dia marah nggak sabar, sabar dilatihnya mas ya, maka kalau dia memiliki sifat sabar ini insya Allah muamalah dia dengan sama manusia akan baik, dia terkenal sabar, bukan sabar itu berarti orang ngalahan loh ya, bos kapa bos apa. ini itu limi enggak apa-apa. Enggak. Kasih tempeleng pipi kanan, kasihkan pipi yang kiri. Bukan hmm. gitu. Konsep Islam enggak gitu. Sabar saya. Eh, kasih eh, kiri plok gitu. Bukan itu. Ya. Konsepnya enggak seperti itu. Sabar itu dia senantiasa menjaga agar amarah dia tidak dia luapkan. Itu sabar. Maka orang yang sabar ketika di masyarakat di faedah yang ketiga, maka dia akan disenangi oleh orang. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah contoh orang yang sabarnya Masyaallah beliau ditolimi, disakiti, ya, diboykot. beliau pernah diboykot oleh orang-orang kafir kures bani hasim itu dua tahunnya mas. kalau anda membaca di sirah, insya Allah setelah romadhan itu ada kajian saya sirah di KPI kalau nggak salah. itu nanti bahas sirah. itu di situ diceritakan oleh para sejarawan, nabi dan kaumnya pernah diboykot embargo ekonomi 2 tahun. Jadi suplai makanan dari luar itu tidak boleh berdagang sama baninya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka itu memakan daun-daunan dan kotoran mereka persis kayak kambing dan kota. Nah, kambing kita lihat apa yang keluar ya kayak gitu karena makanannya gitu dia nggak makan pizza nggak makan nasi goreng. Nabi dan kaumnya pernah mengalami seperti itu dua tahun bayangkan hingga kemudian dicabut pada tahun ketiga embargo-nya itu. Nabi pernah mengalami seperti itu. Beliau sabar dalam berdakwah. Ketika beliau ke Taif berharap orang-orang Taif menerima dakwah beliau, apa yang terjadi? Beliau dilempari. Sampai anak-anak kecil pun juga melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kecil itu diajak sama bapaknya eh hey, lempari lu orang gila. Sampai tumin beliau berdarah, gigi keram beliau putus patah. Kemudian datang malaikat pengjaga gunung di Mekah. Ya Muhammad, perintahkan aku untuk kemudian menurunkan gunung ini pada mereka. Nabi mengatakan tidak. Justru saya berdoa dari tulang sulbi mereka akan muncul orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Ternyata benar. Ketika Fathul Mekah di tahun ke-7 Hijriah, orang-orang tauhid masuk Islam. Termasuk Bani Sa'ad tempat ibu susunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ibu susunya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bani Sa'ad di Taif itu siapa? Wah, antum pelajaran sirah sering bolos sih wahas sih. Lupa Ustaz? Ya lupa sekarang, enggak ingat. Halimah? Asal dia Bani Sa'ad itu terpawang sekian banyak kerabatnya Bani saat dari ibu ibu susunya Nabi. Nabi melihat, "Li kilak dulur-dulur sesusuan ku ini." Kemudian Nabi merintahkan panglima perangnya bebaskan mereka. Itu saudara sepersusuan saya semua. Sak kampung itu saudara sepersusuan saya semua. Dari apa? Ibu susuannya Nabi, Halimah As-Sa'diyah. Ada kakek uh, sepupunya dan seterusnya itu bebaskan saudara-saudara semua, saudara sepersusuan. Bisa seperti itu zamannya. Maka orang yang sabar itu insyaallah akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Interaksinya dengan manusia akan baik itu di antara banyak manfaat Pak dari salat Allahu a'ala Ada lagi? Cukup? Iya, cukup mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah iman dan amal saleh kita. Kadir Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai bertemu dengan Ramadan. Bagaimana dikatakan oleh Yahya bin Abi Qasir Rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in Beliau berdoa Allahumma salimna ila Ramadan Wasallim lana Ramadan Watasallimna minhu mutakabbalan Ya Allah sampaikan aku pada Ramadan Dan sampaikan Ramadan kepada aku Dan semoga amalku di bulan Ramadan Engkau terima menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon maaf jika ada yang kurang Kita airi dengan doa kafaratul majlis Subhanahu wa bihamdihi مش حاجه لا اله الا انت استغفر وتوب الى الله وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب